ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له <تصفيق>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 وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات kau muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai Fillah Alhamdulillah Hanya dengan keutamaan dari Allah Hanya dengan pertolongan Allah semata Kita bisa bermajlis. Di tempat ini Bersama-sama kita mengharapkan Riba Allah Azza wa Jal Dan sungguh Dalam kita hidup Adalah untuk mencari ini Mencari keribuan Allah Azza wa Jal Tentunya dengan sebab-sebab yang telah Allah tetapkan agar kita mendapatkan riba dari Allah Walhamdulillah Islam telah menjelaskan kepada kita Alhamdulillah Islam telah menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab keriluan Allah Azza wa Jal Yang ini tentunya nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Kau muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi saya pribadi dan dibutuhkan bagi kaum muslimin. Yaitu tentang Kebahagiaan keluarga yang sakinah Atau indahnya keluarga yang sakinah Setiap orang yang memulai hidup berkeluarga Setiap orang yang memulai hidup berkeluarga, tentu dia memiliki sebuah cita-cita dan harapan. Keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga yang sakinah. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang bercita-cita Membangun keluarga Kemudian keluarganya menjadi Semacam siksaan bagi dirinya Tidak ada orang yang dia membangun keluarga Kemudian bercita-cita Dia ingin ingin sempit Dalam kehidupan keluarganya Tidak ada Semua Berkeinginan agar Keluarga yang dia bangun Menjadi keluarga yang Sakinah Dan insyaallah Pada kesempatan Malam hari ini kita akan Sedikit membahas tentang permasalahan Keluarga Sakinah Mungkin sebab-sebabnya Kita awali dengan Pengertian Sakinah itu sendiri Apa sebenarnya makna Sakinah kalau dalam bahasa Arab, sakinah itu berasal dari kalimat sagana, yaskunu. Sesuatu yang tenang, sesuatu yang diam. Ya, Tapi ada pohon yang diam berarti sagan, diam. Ya. Kalau bergerak berarti ya tidak, sagana, yaskunu. Adapun sakinah maknanya Di dalam komus Di makna At-tumakninah Wal-istikrar Ini makna Secara bahasa Jadi as-sakinah itu artinya At-tumakninah Wal-istikrar Tenang Tentram Kurang lebih demikian maknanya Penuh dengan kebahagiaan Kelapangan dada Iya ini makna sakinah. Ya, ini setiap kita ketika membangun keluarga, ingin kita memperoleh ketenangan. Tenang di dalam keluarga kita, tenang bersama istri kita, tenang bersama anak-anak keturunan kita, tenang bersama mertua kita, lapang dadanya, lapang kehidupannya. Iya, ini yang kita harapkan. Kemudian masalah yang kedua Setelah kita mengerti Makna secara bahasa Sakinah itu Kita akan masuk kepada Sebuah permasalahan penting Kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin Bahwasanya As-Sakinah Ketenangan itu ada yang memberi Dan yang memberi hanya Satu Yaitu Allah Azza wajalla Di as-sakinah, ketenangan itu Allah yang memberi. Artinya kalau Allah tidak memberikan keterangan kepada kita. Allah tidak memberikan sakinah untuk keluarga kita. Walaupun seluruh manusia dan seluruh jin. Berusaha untuk menjadikan keluarga kita sakinah. Tidak akan bisa. Kalau Allah tidak memberi. Ya. Yeah. Ya. Karena sakinah itu dari Allah. Seperti disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, Allah mengatakan illaa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها Ayat ini berbicara tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah. Allah Azza wa Jalla ya mengatakan dalam ayat ini yang maknanya "Jika kalian tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh" Yang telah membantunya dan akan membantunya adalah Allah Azza wa Wajalla. Kalau seandainya manusia tidak ada yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh Allah lah yang akan membantu beliau, memberikan pertolongan kepada beliau. Ingatlah ketika orang-orang kafir di kota Mekah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah meninggalkan kampung halaman beliau meninggalkan rumah beliau meninggalkan sanak kerabat beliau dalam keadaan beliau tidak membawa apapun beliau tinggalkan rumah beliau dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh orang-orang kafir diusir oleh orang-orang kafir keluar dari kota Mekah berdua dengan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah radhiyallahu taala anhu sampai kemudian keduanya bersembunyi dahulu di gua sur sampai tiga hari dengan maksud agar pengejaran orang-orang kureis -orang ini sudah mereda. Jadi Rasul mengambil strategi untuk bersembunyi dulu di dalam gua. Subhanallah. Ternyata ada di kalangan orang-orang musyrikin yang mencari Nabi dan sampai di mulut gua. Sampai di mulut gua. Abu Bakar melihat orang-orang ini dari dalam gua. Dan Abu Bakar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya mereka Orang-orang musyrikin ini melihat di bawah kaki-kaki mereka kita kelihatan kita akan tertangkap. Khawatir, takut, wajar kesedihan Abu Bakar As-Sidik muncul ketika itu. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, idyakululis sahibihila tahzan innalillah ma'ana. Jangan bersedih hati, wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana Sesungguhnya Allah bersama dengan kita Kemudian Allah mengatakan Fa'an zalallahu Sakinatahu alaihi Maka Allah pun menurunkan Sakinah Ketenangan darinya alaihi kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebagian pendapat Para ulama Alaihi yani kepada Abu Bakar as-Siddiq Adapun Nabi Terus beliau tenang telah mendapatkan ketenangan itu itu. Maka dari ayat ini Dan juga Dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya As-sakinah ya, Ketenangan itu Yang memberi adalah Allah Azza wa Jal Kalau seorang sudah faham ini Maka mudah-mudahan Hatinya selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Untuk mendapatkan Ketenangan dan lesannya juga tidak pernah henti Untuk berdoa kepada Allah Untuk mendapatkan ketenangan Karena sebagian manusia Lupa dengan hal ini Lupa bahwasanya Ketenangan itu Yang memberikan adalah Allah Azza wa Jal nah, Kalau sudah lupa Terus bagaimana Jangan-jangan dia mencari ketenangan Kepada selain Allah Azza wa Jal Lupa tidak berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Tetapi di awal pembahasan kita ini kita ingatkan kembali bahwasannya ya aszakina watumaknina itu yang memberikan adalah siapa Allah Azza Wajalla. Dalam keadaan genting segenting apapun, kalau Allah Azza Wajalla memberikan ketenangan, Allah memberikan keamanan, Allah Azza Wajalla memberikan kelapangan. Tidak ada yang bisa menghalangi Segenting apapun Jangankan masalah keluarga yang Kecil hanya terdiri dari suami Istri Kemudian anak Yang lebih besar dari itu Yang lebih genting dari itu Ketika Allah memberikan ketenangan Akan datang ketenangan Kita bisa melihat dalam sebuah kisah Perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Perang Badar Dalam Perang Badar Ini juga dalil yang lain Bahwasannya ketenangan, tumak ninah dari siapa? Allah Azza Wajalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu bersama dengan Hanya sekitar 300 sekian sahabat, enggak banyak Tanpa persiapan Yang serius ya Hanya sekedar membawa peralatan Bahkan membawa kendaraan yang kadang bergantian. Satu naik, satu demikian. Karena yang direncanakan untuk dihadapi hanya kafilah dagang saja. Yang terdiri dari beberapa orang. Namun ternyata Allah menghendaki lain. Yang dihadapi oleh Nabi SAW dalam Perang Badar. Akhirnya adalah tentara yang sangat kuat dan penuh dengan persiapan. Dan dipimpin oleh ketika itu Abu Jahal datang dari Kota Mekah dengan membawa seribu pasukan dan dengan membawa segala macam persiapannya, bekalnya sampai disebutkan setiap hari mereka menyembelih ya sepuluh ekor rontok untuk makan mereka satu ekor rontok cukup untuk seratus orang artinya ya mereka berjumlah berapa seribu Sobat bayangkan persiapan mereka luar biasa. Sehari nyebelah 10 kontak. Perjalanan mereka berapa? Sehari 10, 10, 10. Yakni mereka telah mempersiapkan perang itu sesungguh-sungguhnya. Dan mereka memang ingin memberangus. Dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai di malam hari sebelum perang. Nabi SAW mengangkat tangan beliau. beristighosah kepada Allah. Minta kepada Allah azza wajalla iz tastaghithuna rabbakum fastajabalakum dan ingatlah ketika engkau dan kalian beristighosah minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla fastajabalakum maka Allah mengabulkan doa kalian istighosah kalian istighosah itu artinya berdoa di kala sempit ini namanya apa istighosah dan istighosah pun harus kepada Allah karena dia adalah doa. Waddu'a'u huwal ibadah dan doa adalah apa? ibadah. Taib, maka subhanallah. Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan sakinah kepada kaum muslimin ketika itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian macam pertolongan di antaranya firman Allah Azza wa Jalla Idh yughasshikumun nu'aas amanata minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an lyuthahirakum bihi wa yudhhib 'ankum rijjaz shaytan wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbit bihil aqdam Maka Allah pun memberikan pertolongan kepada tentara muslimin ketika itu apa pertolongannya Idh yughasshikumun nu'aas kalau muslimin ketika akan perang, pada ngantuk. Perang pada ngantuk. Sampai disebutkan, sahabat dalam perang Badar itu megang pedang saja sampai apa? Pedangnya jatuh. Diambil lagi, jatuh lagi. Ngantuk. Apa faedahnya mas? Perang ngantuk. Ini mas, perang ngantuk. Nah atau belajar ngantuk ini namanya kan ya. wah ini kita juga sama berarti dengan oh, non tak beda ya. ini perang ngantuk pertanda mereka mendapatkan ketenangan dari allah dalam keadaan genting kok bisa ngantuk bisa tidur ini kan luar biasa ya kan ya. pertolongan ini ya. luar biasa sahabat itu subhanallah, megang pedang ngantuk jatuh pedangnya, ambil lagi jatuh lagi. sementara orang-orang Quraisy ketika itu yang berjumlah seribu ditanamkan rasa takut di hati-hati mereka, ndak bisa tidur sudah. padahal besoknya perang, ndak bisa tidur. kaum muslimin jumlahnya sedikit, persiapannya ndak ada, ngantuk tidur. ya, ya. Nah ini kalau dalam perang ngantuk adalah ketenangan. Tapi kalau ngaji ngantuk, wah ini bahaya ini bisa salah paham, ya kan? Iya nam. Tapi nggak apa-apa ngantuk, ya kan? Yang penting paham. Seperti itu. Ya. Yeah. Taibsan nggak? Lihat lu ada yang ngantuk ini. Alhamdulillah. Nabi. Di sini Allah Azza Wajalla memberikan pertolongan. Rasa ngantuk yang Allah liputkan kepada para sahabat ini amanah dan minhu sebagai bentuk keamanan ketenangan kepada mereka dari Allah Azza Wajalla. Kemudian Allah juga memberikan pertolongan yang lain kepada kaum muslimin. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i Allah turunkan hujan ketika itu. Di barisan kaum muslimin hujan. Hujan sehingga tanah padang pasir yang tadinya kalau tidak kena air itu licin dan seterusnya dengan hujan tadi kokoh, padat, segar badan. Allah memberikan ketenangan kepada mereka. Maksud saya menyebutkan kisah ini ya, adalah segenting apapun keadaan. Seberat apapun kondisi. Kalau Allah memberikan ketenangan. Kalau Allah memberikan sakinah. Ada yang bisa mengaling atau tidak? Tidak ada. Makanya ini kabar gembira bagi para keluarga yang sedang dilanda problema keluarga yang sedang terjadi perahara, ya saya tidak tahu, tapi insya Allah di dunia ini banyak yang menghadapi perahara di tengah apa? keluarga, begitu ya mas ya? Iya ngantuk takut ya, nah, ya. taib insya Allah ini belum berkeluarga, jadi saya berani tanya, kalau saya tanya sudah bapak-bapak kan khawatir, jangan-jangan apa ada perahara bahaya kan? Begitu ya pak ya? <laughs> Baik nah, yakni Kabar gembira dari Allah Azza wa Jal. Jangan putus asa. Wallahi tidak boleh kita putus asa terhadap atau dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Segenting apapun. Seberat apapun. Sebuah prahara yang terjadi di keluarga. Kalau Allah Azza wa Jal memberikan sakinah. Memberikan ketenangan. Akan datang ketenangan itu. Maka setelah kita mengerti ini. Hakikat ketenangan itu minallah dari Allah Azza wa Jal. Maka mari, satu, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kedua, jangan kita putus harapan kita dari Allah Azza wa Jal. Bertawakallah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar mendapatkan sakinah di dalam keluarga yang akan kita bangun, sedang kita bangun. Atau telah lama kita bangun Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan Sakinah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Ma'asirul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Ini masalah yang kedua Sekarang kita Masuk kepada masalah yang ketiga Setelah kita mengerti pengertian Sakinah Dan juga Sakinah itu dari Allah Azza wa Jal Yang ketiga Kita akan sedikit belajar Ya berdasarkan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quranul Kerim dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab-sebab sakinah dalam keluarga seorang Muslim. Ya. Taib. Di antara sebab-sebab itu Maasirul Muslimin Rahimahul yang pertama baik suami atau istri atau kalau lebih besar lagi mertua dan bapak orang tua kita yakni anggota keluarga terutama suami dan istri berusaha untuk mewujudkan di dalam rumah tangganya suasana ibadah kepada Allah azza wajalla Bagaimana agar di dalam keluarga ini terwujud suasana ibadah. Jadi cuacanya, hawanya itu hawanya ibadah. Ya. Tayib. Nah. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah. Kan demikian ya? Allah berfirman, Wama ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Itulah tujuan kita hidup. Itulah yang Allah kehendaki. Dan itulah fitrah kita semuanya. Kalau kita keluar dari apa yang Allah kehendaki. Keluar dari fitrah yang manusia diciptakan di atasnya, Yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla maka pasti akan mengakibatkan tidak baiknya diri kita. Tidak baiknya keluarga kita. Dan tidak baiknya suasana kehidupan kita. Iya. Wabilah itu. Iya. Itulah tujuan kita hidup. Kalau kita berbicara... Mesin misalnya ya, ini di luar pembahasan. Mesin atau yang lainnya, ini kan dari pabrik sudah ada stylannya. Ya, stylannya seperti ini. Ya. Masanya di sini, busi ya, Busio, madeping ini kan seperti itu kan. Ya. Kalau dirubah arah besi, eh besi, busi, kira-kira jalan tidak motor? Tidak akan jalan. Tidak sakinah motor itu, kan demikian. Aturannya mesin ini pakai bensin. diganti Pakai solar. Nah. Sakinah tidak motornya mas. Tidak akan sakinah. Gimana Pak Ustadz ini. nong Lagi cerita keluarga sakinah kok malah. Mesin motor barang masuk. Man. Ya ini contoh. Biar kita pahami. Kita itu Allah ciptakan untuk apa. Kan demikian ya. Kalau kita rubah. Sudah. Berarti berubah. Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Tak ada yang lain. Wama holak tuljin nawal insa illa liyakbudhu. Kalau sampai kita bergeser dari ini, yang mesti akan ada sesuatu dalam diri kita, akan ada sesuatu dalam keluarga kita, akan ada sesuatu dalam masyarakat kita, akan ada sesuatu dalam negeri dan bangsa kita kalau kita bergeser dari tujuan penciptaan jin dan manusia. Oleh karena itu Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ini yang pertama diusahakan baik oleh sang suami atau oleh sang istri. Bagaimana agar suaca suasana ibadah ini muncul dalam keluarga. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kita Jadikan contoh bagi kita. Kalau yang dijadikan contoh itu keluarga Nabi. Semua orang akan senang dan bahagia. Dan semuanya akan menerima. Karena memang beliau orang yang sama-sama kita cintai. Dan sama-sama kita jadikan sebagai panutan. Aisyah radhiyallahu r.a. Beliau pernah mengatakan. Dalam hadis yang sahih. Kana ala kulli Kata Aisyah r.a menceritakan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya termasuk di tengah keluarga beliau. Karena Rasulullah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi di segala keadaannya. Dan zikir di sini bersifat umum. Zikir kepada Allah bisa masuk tasbih, subhanallah, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, atau salat, zikir. Yeah. Nabi saw. Selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Yang diceritakan oleh Aisyah ini di mana? Apakah di luar rumah? Atau di luar rumah dan di dalam rumah? Apa jawabannya? Di luar rumah dan di dalam rumah beliau. Salawatullahi Alaihi salamuhu alaih. Baik. Alhamdulillah. Lampu belakang nyala. Karena asalnya harusnya apa? Nyala. Kalau yang keluar dari asal. Maka tidak akan sakinah. Dan demikian nah. ya. Coba kalau mati semua ini. Tidak nah. yeah. akan sakinah. Yeah. Yeah. Maksudnya pengajiannya jadi tidak tenang. kan begini, yeah. Karena keluar dari asal yang seharusnya. Yeah. Demikian juga kita hidup ini untuk ibadah. Kalau keluar dari asalnya. Yang seharusnya kita beribadah. Maka akan hilang. Ketenangan itu. Ya. Yeah. Satu lagi ma'asirul muslimin Rahimanu rahimakumullah Contoh Juga dalam kehidupan Nabi SAW Diriwayatkan juga dalam riwayat yang sahih Dari istri beliau yang bernama Juwairiyah bintul Harith Ummul Mukminin. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu r.a Sekarang Juwairiyah bintul Harith Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha fukratan hina sallat subh wa hiya fi masjidihha Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah Juwairiyah di waktu subuh beliau keluar untuk salat subuh dan ketika itu Juwairiyah juga salat subuh dan beliau tetap di tempat salatnya di dalam rumah Nabi keluar dari rumah beliau salat ke masjid dan kebiasaan Nabi setelah salat subuh beliau duduk di masjid sampai terbit matahari. Ini kebiasaan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'a ba'da an Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke dalam rumah. Kembali masuk ke rumahnya Juwairiyah. Ternyata Juwairiyah masih duduk di situ. Masih zikir kepada Allah azza wajalla. Baca Quran, dikir. Sejak kapan tadi? Subuh. Sejak ditinggalkan Rasul, Juayriyah masih berposisi di tempat sholat beliau, masih berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Ini di waktu duha. Ya, kalau subuh jam setengah lima misalnya, waktu duha jam tujuh kurang lebih berapa ini? Lama, dua jam mungkin. Nabi Sosalam kembali masuk ke dalam rumah, didapatkan Juayriyah masih berzikir kepada Allah Azza Wajalla. Maka Nabi berkata Mazilti zilti alal hal Allati faroqtuki alaiha Wahai Juwairiyah Apa sejak tadi kamu masih Di sini? Sejak saya tinggalkan kamu ke masjid? Qalat na'am Kata Juwairiyah Iya ya Rasulullah, sejak tadi saya di sini Bikir Qalan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi berkata Lakot Kultu ba'daki arba'a kalimatatin salasa marrat law wuzinat bilti mundhul yaum lawazinat hun subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi nafsihi wazinat arshih wa Kita ambil pelajaran ini Nabi kemudian mengatakan wahai Juairiyah kamu sejak tadi masih duduk di sini sungguh saya telah mengucapkan empat kalimat. Saya ucapkan tiga kali. Namun kalau ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan sejak subuh sampai sekarang. Kalimat yang aku ucapkan lebih berat daripada apa yang kamu lakukan. Ini ada pikir yang pendek. Namun di sisi Allah sangat berat. Dan Nabi mengatakan sungguh apa yang aku ucapkan ini. Empat kalimat ini. Yang aku ucapkan tiga kali. Seandainya ditimbang. Dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi subuh. Sampai waktu duha ini. Sungguh. Ucapan yang aku ucapkan lebih berat. Daripada apa yang telah engkau ucapkan. Berupa zikir, doa, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan kalimat itu adalah. Tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Warilo nafsihi. Wazinata arsihi. Wa midada kalimatih. Empat kalimat ini diucapkan ucapkan tiga kali. Subhanallah wa bihamdihi. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Subhanallah wa bihamdihi. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Ini tasbih yang terdiri dari empat kalimat yang diucapkan tiga kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata lebih berat daripada apa yang diucapkan oleh Juayriyah pintul haris umul mukminin radhiyallahu taala anha. Dua kisah ini saya cukupkan untuk contoh bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau berusaha untuk mewujudkan suasana ibadah lillah azza wajalla. Suasana ibadah di keluarga itu wujudkan suasana ibadah. Kalau masih suami istri... Ya, demikian. Apalagi sudah ada anak-anak. Akan memberikan pengaruh baik pada anak-anaknya. Melihat... Oh bapak tindak masjid. Oh ibu zikir. Ibu baca Quran. Bapak baca Quran. Luar biasa. Oleh karena itu ketika para ulama menjelaskan tentang kenapa... Sholat Sunnah itu lebih abdol di rumah, itu diantara hikmahnya adalah agar keluarga yang ada di rumah bisa menyaksikan bagaimana sang ayah melakukan ibadah Sholat Sunnah sehingga bisa belajar bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Sholat Wajib di masjid, adapun Sholat Sunnah, Sholat Duha, Kobliyah, ba'diyah ini disunah, kan? Dan lebih akal dilakukan di mana di rumah. Bahkan Nabi mengatakan, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran, kuburan bukan tempat untuk melakukan solat. Maka jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadikanlah suasana di rumahmu adalah suasana ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa Ternyata ibadah kepada Allah juga pengaruh terhadap jasad kita. Oh, jasad punya pengaruh. Ketika seorang beribadah kepada Allah. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih kurang lebih maknanya seperti ini sesungguhnya seorang ketika tidur maka sherpon akan membuat ikatan di tengkuknya tiga ikatan setiap kita tidur dalam setiap ikatan itu ditiup oleh setan dengan ucapan alaikalailun tawilun farkut malam masih panjang tidurlah jadi kalau bangun-bangun ngiler itu Sihe mengi, sihe dawa, namp turu meneh, namp seperti itu, namp ya, kerasa tak mas? Kalau saya kerasa, ya, kalau saya kerasa, namp ya, sih, uh jam luruh, namp wah tidur lagi, namp kau teroh ngilir lagi jam tiga, wah jam teluh, namp, ya, langsung tarik lagi apa namanya, namp selimut tidur lagi jam empat, hampir setengah lima mau subuh, sihe dawa. namp, namp tahu-tahu dengar komat, ya kan? Mending masih bisa bangun ya kan, lari komat, ya kan? Ya. yang parah itu kalau bablas nggak tidur, nggak eh, tidur, nggak bangun, bablas nggak bangun. Ya. Setiap akan bangun, alai kalai tawilun farkut, alai kalai tawilun farkut, tidur kamu, tidur kamu, tidur kamu sampai akhirnya tidak bangun, maka kata Nabi saw sungguh syaitan telah kencing di mana telinganya. Wallahi kencing betul itu. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana kencingnya. Betul-betul telinga kita dikensingi oleh syaitan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di pagi harinya bangun dalam keadaan khabisu nafsi kaslan. Jiwanya itu khabis, jelek, kaslan dan malas. Berarti punya pengaruh dalam jasad. Karena malas dalam beribadah ini jadi mungkin bisa jadi kalau hari-hari seperti itu tidak pernah bangun, ya subuh ratau cuma telat, tidak pernah bangun, dengar adan juga tidak dengar. Kalau hari-hari seperti itu berarti suaminya juga hobi kaslan, istrinya juga apa hobi kaslan. Hari-hari seperti itu, kira-kira apa yang akan terjadi dalam rumah tangga? Kaslan, malas dan seterusnya. Ya akan hilang sakinah itu, berkurang sakinah itu. Ya. Tapi kalau ketika seorang itu Bangun, dengar adhan, langsung bangun Berdikir Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusur Ya Taib Kemudian dia juga berwudu Kemudian dia juga sholat Satu persatu dari Ikatan-ikatan di tengkuknya ini akan lepas Lepas satu, lepas dua, lepas tiga Semuanya lepas dan di pagi hari kata Nabi SAW alaihi wasallam asbaha nasyiton thayyiban nafsi kata Nabi demikian au kama Rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha nasyiton di waktu pagi dalam keadaan nasyit nasyit itu apa semangat bergairah hidup bergairah untuk membangun keluarga bergairah untuk mendidik anak-anak ya nasyiton Toyiban nafsi jiwanya juga baik sehingga untuk menghadapi problematika mudah untuk menghadapi problematika insya Allah lebih ringan. Bi azza Maka bangunlah suasana ibadah. Jadi hawanya itu ibadah. Khuan, kita sendiri merasakan insya Allah. Kalau kita lagi jarang baca Quran. Sedikit baca Quran. Beda ketika sedang banyak baca Quran. Monggo dipun rawsake ketika bulan Ramadan. Luar biasa. Pagi baca Quran, malam baca Quran ya, Akan ada asar ya. Dan kita tutup dengan satu contoh juga Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini juga contoh bentuk Bagaimana menciptakan eh, Suasana ibadah Cuaca ibadah dalam rumah tangga Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang maknanya Allah merahmati Seorang suami yang bangun malam dan istrinya masih tidur dibangunkan kalau tidak mau diperciki dengan apa air kemudian keduanya sholat Allah juga merohmati seorang wanita yang bangun malam kemudian suaminya masih tidur dibangunkan tidak bangun diperciki ya dengan halus maka keduanya dirohmati oleh Allah Azza Wajalla ya berarti keduanya sedang membangun suasana apa? ibadah dalam rumah tangga dengan penuh kehalusan, dengan penuh cinta kasih dan kelembutan. Ya, jangan disiram pakai ember ya. Nah. Bahaya ya, kan. Ya. Jantung kan malah payah ya, kan. Ya, enggak kan. ya, jadi sakinah malah apa namanya? Ya. sukun, yakni berhenti jantungnya. Kan. Ya, ngung tinggal dunia repot ya, kan. Ya. Disiram air man. atau biar bangun sekalian air panas misalnya. Ya, berbahaya yang seperti ini ya, ya. semuanya dengan cara semuanya dengan apa aturan ya. bangunkan dengan penuh kelembutan kalau tidak coba pakai air ya, ya. ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun suasana ibadah di dalam rumah tangga. Oke ini sebab yang pertama dari sebab seorang mendapatkan sakinah di dalam keluarga dan saya yakin insyaallah antum semuanya telah berusaha itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan hadirnya panjenengan ke sini. Ini juga bentuk upaya tadi. Ya. Tetapi sekali lagi ini semuanya adalah tadhkir, peringatan, mengingatkan terutama untuk saya pribadi. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimah rahiman rahimakumullah. Di samping kita membangun suasana ibadah baik suami atau istri, saling membangun suasana tersebut. Juga yang kedua berusaha membangun suasana ta'awun, kerjasama yang baik. Kerjasama. Yang namanya keluarga itu kan bangunan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri. Pekerjaan sang wanita di rumah jangan dianggap sepele. Banyak pekerjaan wanita itu. Tidak kelihatan tapi tidak pernah habis. Tidak ya. kelihatan tapi tidak pernah apa? habis. Itu wanita, subhanallah. Maka sang suami juga harus memahami ini. Sebagaimana sang istri juga harus memahami. Suami tugasnya besar, tanggung jawabnya besar. Ya. Nafkah, melindungi, dan seterusnya. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan ini, kalau seandainya masing-masing pihak, baik suami atau istri, Berusaha untuk saling membantu, mewujudkan taawun di antara keduanya, maka akan menjadi keluarga yang sakinah, insyaallah Allah Taala. Ya. Wabillahi taufik. Dan kembali lagi kita memberikan contoh yang terbaik. Ya. Kalau yang kita beri contoh adalah bukan Nabi, ya berat, ya. karena sekarang mungkin baik, besok tidak baik, kan repot. Ma. Tapi kalau Nabi Sosalam. Dan para sahabat generasi awal umat ini, itu adalah contoh yang terbaik, toladan yang terbaik. Disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, Karena Rasulullah s.a.w. fi mihnati ahlihi, demikian kurang lebih, Yakni fi khidmati ahlihi adalah Nabi saw ketika para tabiin bertanya kepada Aisyah bagaimana kehidupan Nabi dalam keluarga. Aisyah menjelaskan tentang bagaimana Rasul di tengah keluarga. Aisyah mengatakan karena fi mihnati ahlihi kalau Nabi berada di rumah beliau membantu pekerjaan keluarganya membantu pekerjaan istrinya sampai disebutkan beliau menjahit baju yang rusak beliau memperbaiki sandal yang rusak beliau salallahu alaihi wa ala wasallam ikut juga memerah apa namanya susu yang ini mungkin sebenarnya pekerjaan wanita memperbaiki sandal kemudian juga menjahit yang rusak dari pakaian Kemudian juga memerah kambing. An Nabi saw. Ketika beliau berada di rumah, beliau berada di pekerjaan keluarganya membantu. Faidah hawrotis salah, koroja ilas salah, walarua itu, dora babiadihim, rawatan walah khadiman. Dan ketika datang waktu solat segera beliau keluar pekerjaan beliau tidak memalingkan beliau dari ibadah. Kalau di rumah membantu keluarganya begitu ketika datang salat kata Aisyah kharaja ila shalah beliau segera keluar untuk melakukan salat wala raaitu dan sungguh aku belum pernah melihat Nabi daraba bi yadihi belum pernah aku melihat Nabi memukul dengan tangannya istrinya belum pernah memukul istrinya dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam demikian pula belum pernah beliau Aisyah melihat Nabi memukul kepada pembantunya atau budaknya. Subhanallah. Tidak pernah beliau mendolimi istrinya, anak-anak beliau atau keluarga beliau sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Ini contoh ma'asur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya sang suami ya, dia juga membantu pekerjaan istrinya. Sebagaimana istri juga membantu pekerjaan suaminya. Suasana saling membantu ini ada di tengah keluarga, maka ini akan menjadikan kebaikan dan sebab sakinah bagi keluarga tersebut. Ya, Apalagi kalau suasana ta'awun bantu-membantu ini bukan hanya suami dan istri, mertua juga demikian akan lebih baik lagi. Pada pertemuan yang telah lalu Saya pernah menyebutkan kisah Ali bin Abi Talib dengan Fatimah ya, Insya Allah masih ingat Dan mudah-mudahan masih kita amalkan Ketika Ali bin Abi Talib melihat Aisyah Al-Fatimah Istri beliau Seorang wanita pekerja keras Yang ini sangat Taat dengan suaminya Ali bin Abi Talib Pekerjaan rumah tangga demikian banyak sampai Sahabat Ali bin Abi Thalib, ya merasa kasihan dengan istrinya Fatimah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mendengar berita bahwasanya Rasul saw baru saja memiliki budak, baru mendapatkan budak. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Fatimah wa Fatimah, bagaimana kalau engkau datang kepada ayahandamu? Minta kepada beliau budak. Siapa tahu engkau mendapatkan budak itu dan akan membantu pekerjaanmu. Akhirnya pergilah Fatimah kepada Nabi saw untuk kepentingan tadi, minta budak. Namun ternyata tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi keluaran tidak keluar, tidak di rumah. Ya, yang ada adalah istri beliau, Aisyah atau yang lain. Maka pulanglah Fatimah ke rumah Dan pesan sudah tersampaikan Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendengar kehadiran Sang Putri Dengan tujuan untuk Meminta Budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan Permintaan bantuan ini Begitu saja Beliau sebagai orang tua Dan sebagai mertua Datang kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Masuk ke rumah Ali. Yang ketika itu sedang bersama dengan Ai Fatimah di kamar. Masuklah Rasulullah Wasallam. Kemudian berkata kepada keduanya. Wahai Fatimah, wahai Ali. Maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Yakni, maukah aku ajari kamu. Beri kamu sesuatu yang lebih baik daripada budak? Tentu, ayah Rasulullah maka nabi kemudian mengatakan ucapkanlah sebelum tidur tasbih 33 kali tahmid 33 kali dan takbir 34 kali subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali itu lebih baik daripada apa yang kamu minta yeah. ternyata betul dirasakan barokahnya oleh Ali dan Fatimah Betul-betul pekerjaan diringankan oleh Allah Kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada keduanya Di antara faedah Kisah ini ya, Dalam keluarga Nabi SAW Keluarga Fatimah, keluarga Ali Telah terwujud suasana ta'awun Kerjasama yang baik Bantu-membantu Bukan hanya suami, istri Namun juga bapak Mertua dan ini adalah kebahagiaan. Ma'asirul muslimin. Rahimani warahimakumullah. Ini sebab yang kedua. Di antara sebab yang penting. Untuk kita mendapatkan mazah. As-sakinah. Kemudian. Kalau dua suasana ini terwujud. Kalau dua suasana ini terwujud. Suasana ibadah terwujud. Suasana bantu-membantu terwujud. Yeah. Ya. Dan ini yang ditampakkan di hadapan anak-anak. Maka akan menjadi kebaikan. Dan jagalah kalau ada suami istri bertengkar. Jangan sampai bertengkar di hadapan anak-anaknya. Ya. Baik Makanya yang namanya Hajar. Ya. Menghukum istrinya Hajar itu di mana? Eh, di kasur. Ya. Di kamar. Yakni. Jangan padu di depan anak-anaknya. Kasian, bingung. Ya, anaknya masih kecil-kecil. Ini lihat bapaknya bentak ibunya bentak, bapaknya lempar gelas, ibunya nangkis dengan sendok. Ya, kemudian bapaknya lempar sapu, ibunya e, nangkis dengan tampah. Ha, subhanallah, disaksikan oleh anak. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, ya. Bingung anak-anak. Bahkan mungkin dalam jiwanya akan terjadi sesuatu. Membrontak, sedih, mencari pelarian. ya. Namun kalau yang tampak di tengah keluarga adalah suasana kerjasama, ta'awun, suasana ibadah yang terngiang-ngiang dalam benak anaknya adalah itu. Dulu Bapak memangku saya di pangkuannya sambil membaca Al-Quran. Bapak sudah meninggal. Itu yang teringat Dulu ibu saya Manggil saya ketika saya sedang Apa namanya toib, Melakukan sesuatu Dipanggil oleh ibu saya Diajari saya Baca Quran Saya masuk rumah Lihat ibu saya sedang sholat toib, Saya tidur dengan ibu Tiba-tiba bapak datang Membangunkan ibu untuk sholat Ini yang disaksikan oleh anak Maka juga ternyata Memberikan pengaruh baik bagi anak-anak yang menyaksikan dan merasakan suasana itu. Ini di antara sebab ya adanya sakinah di tengah keluarga. Kemudian ma'asirul muslimin rahiman rahimakumullah yang ketiga di antara sebab sakinah adalah kerjasama antara suami dan istri untuk mendidik anak-anak mereka dengan tarbiyah di atas agama yang lurus dan akhlak yang baik. Ini termasuk perkara yang penting. Baik, ini tentunya setelah adanya anak terutama. Jangan diremehkan terkait masalah tarbiatul awlat. Pendidikan anak Karena pendidikan anak ini memberikan Pengaruh penting dan besar Untuk sakinahnya sebuah keluarga ya. Sungguh ketika Sang anak ini dididik Dengan agama yang baik Dan akhlak Yang lurus Maka anak ini akan terjaga Di atas fitrohnya Karena kita tahu Nabi pernah bersabda Kullu mauludin Yuladu alal fitrah Seluruh anak yang lahir itu Dilahirkan di atas fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Au yunasiranihi, Au yumajisanihi Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi sebab Sang anak menjadi Yahudi Nasrani atau Majusi Ketika Anak dididik Untuk berada di atas agama yang lurus Kemudian di atas ahlak yang baik maka pada diri anak ini akan muncul kebahagiaan sakina karena sekali lagi sang anak dijaga di atas apa yang dia diciptakan untuknya yaitu ibadah pada Allah dia di atas fitrah dan kebahagiaan sang anak ini nanti akan diekspresikan ditampakkan dalam Gerakan-gerakan badannya Anak yang bahagia Dan anak yang tidak bahagia tampak ya. Dalam gerakan Mulutnya Gerakan tangannya Sulukiyat akhlak dia sehari-hari Ya, Ketika sang anak dididik dengan Agama yang lurus Dengan akhlak yang baik Maka sang anak ini akan Menampakkan dalam kehidupannya Kebahagiaan dia Bentuk kebahagiaan itu akan tampak dari semangat dia untuk belajar. Semangat dia untuk membantu orang tuanya. Semangat dia untuk birul walidain. Taat kepada orang tua. Bahkan sebagian orang tua ada yang menangis. Ketika dia mendengar sayup-sayup sang anak berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Robbik firli, wali, wali Warhamhu magama Robbaya nissohiro. Sebagian orang tua menangis. Anak saya masih kecil. Mendoakan untuk saya, Robby Firly, Ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku aku. kasihanilah dia, rahmatilah dia, sebagaimana dia merahmati aku ketika aku masih kecil. Masih kecil dia, sudah mendoakan. Dan ketika sang anak sudah berperilaku berperangai seperti ini Menunjukkan kebahagiaan dia Dan itu menjadikan bahagianya siapa? Kedua orang tua Dan ini akan terus berlanjut Sampai kemudian orang tuanya Tua Rentah Mungkin tidak bisa apa-apa Dia mendapatkan anak-anaknya Birul walitein Berbakti kepada keduanya Membantunya Menolongnya dan merupakan suatu kesedihan ketika kita dapatkan ya, seorang tua mendapatkan anaknya tidak berbakti kepada keduanya. Ada sebuah kisah yang ini terjadi di sebuah tempat diceritakan kepada saya. Seorang anak yang dia sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Ya, dikabari tentang bapaknya yang sudah sakit parah. Bapak kamu sakit parah. Direktur tidak pulang. Sampai bapaknya meninggal Di telpon bapaknya meninggal Tidak juga datang Sampai yang menilai adalah keluarga Dan juga masyarakat Kok bisa bapaknya meninggal Yang menyekolahkan Yang merawatnya Yang menjadikan dia ya Sebab anak-anak ini menjadi sukses dunianya Namun ternyata Tidak berbakti kepada kedua orang tua Sehingga ma'asur al-muslimin Rahimahul rahimahumullah Rahimahul Perkara yang sangat penting adalah mendidik anak di atas agama yang lurus dan akhlak serta akidah yang benar. Dan sebaik-baik contoh sekali lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak ada contoh yang terbaik kecuali beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama dengan anak tiri beliau, yakni anak bawaan Ummu Salamah yang bernama Umar bin Abi Salamah masih kecil anak ini. Makan satu nampan. Atau makan bersama dengan Nabi SAW. Maka beliau pun mendidik sang anak ini. Untuk selalu terikat. Dan teringat dengan Allah Azza Wajalla Dan mengajarinya adab yang baik. Rasulullah mengatakan. Ya gulam. Sammillah. Wahai anak. Ucapkan basmalah ketika kau makan. Wakul biya minik. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang paling dekat dengan kamu Diajari untuk ingat kepada Allah Bertawakal dan beristianah kepada Allah Dengan mengucapkan bismillah Diajarkan ahlak yang baik makan dengan tangan kanan Juga makan dari makanan yang paling dekat Ini Nabi SAW Memberikan perhatian yang besar Kepada anak tiri beliau Salawatullahi wassalamu alaihi Kemudian muslimin al rahimakumullah. Setelah sebab yang ketiga ini Juga ada sebab yang lain Yang keempat Meskipun kita sebutkan secara global saja Di antara sebab yang Merupakan sebab sakinah Adalah Hendaknya seorang suami Dalam hal ini kepala rumah tangga ya, Sebagai seorang imam di keluarganya Pemimpin di keluarganya. Yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hendaknya dia mencari harta yang halal. Mencari harta yang halal. Dengan cara yang Allah ribai. Dan jauh dari perbuatan walim. Jauh dari penipuan dan seterusnya. Dari cara-cara yang tidak Allah izinkan. Karena sungguh. Harta yang halal ini. Menjadikan sebab. Keluarga itu sakinah insyaallah. Namun ketika kita diliputi oleh harta yang haram. Makan dari makanan yang haram. Minum dari hasil yang haram. Berpakaian dari pakaian yang haram. Menjadikan kita jauh dari Allah azza wa jal. Dan ketika jauh dari Allah azza wa jal, Bisa menjadi sebab. ya Tidak sakinahnya keluarga kita. Pernah suatu saat Nabi kita s.a.w. menceritakan tentang seorang musafir zakarur rajul safar seorang laki-laki yang melakukan safar yang panjang rambutnya acak-acakan bajunya lusuh dia berdoa kepada Allah mengangkat tangan ke atas langit ya rabbi ya rabbi ya rabbi ini doanya sungguh-sungguh sampai mengangkat tangan diulang-ulang merengek kepada Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi yang artinya doa ini adalah doa yang telah menempuh sekian banyak sebab untuk dikabulkan. Namun ternyata orang ini kata Rasulullah SAW, "Wamatamu haromun, wamasrobuhu haromun, waghudiyabil harom, fa anna yustajabula." Namun orang ini ternyata makanannya yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, malbasu haram, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Orang yang seperti ini fa anna yustajabula. Lalu bagaimana mungkin doa orangnya akan dikabulkan oleh Allah Azza Wajalla? Ya. Oleh karena itu ma'asural muslimin. Ini juga sebab yang tidak boleh diabaikan. Ya. Ini tertuju terutama bagi para bapak. Karena merekalah pada asalnya yang mencari nafkah bagi keluarganya. Taib. Ini kurang lebih ma'asural muslimin. Warahimani warahimakumullah. Apa yang eh, bisa kita sebutkan sebagian dari pembahasan sebab sakinah di tengah keluarga dan mungkin ada beberapa yang tersisa yang e, kalau sempat kita singgung pada kesempatan besok pagi kita akan sebutkan insyaallah ta ada sebuah pertanyaan tadi ya, sebagai penutup tentang permasalahan Akekoh ya, tentang permasalahan Akekoh bagaimana Akekoh yang sesuai dengan syariat atau bagaimana tata cara Akekoh demikian kurang lebih Akiqah adalah bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal Atas dikaruniakannya anak Pada sebuah keluarga Taib Sebagai bentuk syukur Sebagai bentuk syukur Allah mensyariatkan Bagi orang tua Untuk melakukan aqiqah. Dan aqiqah adalah ibadah kepada Allah Bentuk syukur kepada Allah Dengan lahirnya anak Dengan menyembelih. Sembelehan, sembelehan yang dimaksud telah ditentukan yaitu kambing. Jangan diganti dengan yang lain. Taib, ya. kambing. Dengan aturan ketika anak yang dilahirkan ini laki-laki, maka kambing yang disembelih adalah dua ekor. Kalau anak yang dilahirkan ini perempuan, maka yang disembelih adalah satu ekor. Boleh jantan, boleh betina, bebas. Kau laki-laki dua ekor, yang perempuan apa namanya satu ekor. Dan yang Afbal, penyembelihannya adalah dilakukan pada hari yang ketujuh. Yeah. Kalau lahir hari Senin, berarti nyembelihnya hari Ahad. Kalau lahir hari Kamis, nyembelihnya hari apa? Rabu. Ini yang Afbal, disembelih pada hari yang ketujuh. Yeah. Disembelih pada hari yang ketujuh. Hmm. Jadi yang abdol adalah Di semele hari yang ketujuh Seandainya misalnya Di hari yang ketujuh dia belum memiliki kemampuan Kemampuannya setelah itu Maka tidak mengapain insyaallah ya, Boleh pada umur Satu bulan kelahiran anak Atau dua bulan kelahiran anak Atau lebih dari itu ya, Kalau memang belum memiliki kemampuan Ya boleh lebih dari itu Karena hari yang ketujuh itu adalah Afdholiyah Dan disyariatkan juga Di hari yang ketujuh itu diberi nama Ya diberi nama Walaupun memberi nama anak tidak harus hari yang ketujuh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Beliau pernah memiliki seorang putra Yang bernama Ibrahim Dan beliau beri nama di hari yang pertama Ma'asural muslimin Rahiman rahimakumullah Untuk daging akikah Bisa dibagikan Ya dalam bentuk mentah juga tidak apa-apa. Atau mungkin apa namanya dihidangkan dalam bentuk mateng mengundang orang datang ke rumah. Atau mungkin dibagi ke rumah-rumah orang, dilengkapi dengan e, nasi dan seterusnya juga tidak apa-apa. Kalaupun dibagi dalam bentuk apa namanya, ya daging pun juga tidak masalah insya Allah. Ini kurang lebih sebagian hukum tentang Aqeqoh. Dan di antara keutamaan Aqeqoh kata Nabi SAW Kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya yakni ini menunjukkan betapa kuatnya hukum akikah dan jumhurul ulama mengatakan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan demikian kurang lebih beberapa hal yang terkait dengan akikah Mudah mudah-mudahan bisa difahami dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak pas dan mungkin tidak berkenan pada hati kaum muslimin seluruhnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilai. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh